ど う, うした sisinya Gerindra Prabowo Itu bagus dengan、uh, Pertanian ya Setiap memajukan pertanian Dan itu saya sangat saya, saya setuju Sayangnya、uh, Metode marketing yang paling baik Untuk menang adalah bukti ya Bukti yang sudah terbukti Dari tiga itu adalah Jokowi ya Sudah punya bukti di Jakarta dia Bisa merubah Jakarta dengan bagus Mungkin masyarakat milih itu Mengharapkan bisa merubah Hindo dengan lebih baik ya Tapi sayangnya、eh, Saya lihat kendaraan politiknya ini Ibu Meganya ya Saya sedikit kurang dalam visinya Saya ngeri Dopohinya disetir sama Ibu Mega ya、eh, Sebenarnya visinya bagus Prabowo Cuman Prabowo belum terbukti selama ini Terima kasih Terima kasih Pak Adi Selamat siang Pak Jimmy Ya selamat siang Silahkan Pak Ya kita kali ini kasih Jokowi kesempatan nah, ya, ya untuk membuktikan bahwa negra, negara n e g a a r tercinta kita ini Kelah akan ya ada orang yang teladan Yang untuk panutan yang tidak korupsi gitu Soalnya negara ini habis dikarenakan korupsi gitu Kalau n gak ada korupsi mah tetangga kita udah kalah sama kita semua Terima kasih Ya terima kasih Pak Jimmy, Pak Zeno selamat siang Ya Pak s i l a k a n Saya sih Saya menghimbau kepada Prabowo m a p a k j o k o w i itu berdamai lah Namanya kalau memang itu d e m i bangsa kita Itu menyingkirkan o b e n ego Ego kita masing-masing Jadi aku harapan j o k o w i Presiden Prabowo itu wakil presiden <laughs> Ya kan Makasih Oke、okay. Pak Teguh selamat siang Siang Pak s i l a k a n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 ファーマシアン a イアマンファーマシアンパイアマンファーマシアンパイアマンファーマシアンパイアマンファーマシアンパ e アマ m ファーマシアンパイアマンファーマンファーマンファーマンフーマンファーマンファーマンーマンファーマンファーマンーマンファーマンフファー バイクララティバジョ a パーハリス、ラマジア Perkirakan Jokowi ya Sudah waktunya kita memerlukan Seorang presiden yang bekerja Bukan presiden wacana Mengenai wakilnya Karena saya lihat di wacana di PT Dia yang diserahkan Untuk memilih sendiri Jadi saya yakin Sinti Anda juga orang yang bisa bekerja Bukan orang yang berwacana Terima kasih Terima kasih Pak Hari Tau siang Pak a l e Ya selamat siang Halo、oh. Menurut saya sih yang t u n g g u t n g g u mestinya Pak Prabowo ya Karena saya sudah berpengalaman Dalam kepresan dulu Dalam pasangan Mega Pro Karena y a wakilnya lebih bagus sih Kowi jadi supaya Mengenang satu putaran gitu Terima kasih Terima kasih Pak Alex Pak Wasono selamat siang Terima Sono ya Pak Oh Pak Wasono r silahkan Pak yang paling ideal adalah kita perlu komentar yang sebelum Bapak yang ini tadi ya j a d i perlu p e m i m p i n yang lebih mudah, lebih atraktif kemudian yang konkret mau kerja yang nyata kalau soal wakilnya sih bisa banyak pilihan yang paling ideal memang adalah pantangannya Jokowi adalah yang butuh kerja keras seperti sebelum-sebelumnya saya pikir Pak Yusuf kalah jauh lebih ideal dibandingkan yang lain-lainnya jadi Uh, sekarang tidak perlu dikotomi sipil militer dan sebagainya s i k pil pun kalau kerjanya bagus perlu dipilih lagi h t u Jadi saya pikir、uh, Jokowi s a m a c k itu cukup ideal Karena dikarenari untuk meraih suara t e r t a n y a untuk di Indonesia timurnya Tapi y a k i r i t u yang paling ideal, makasih Terima, Terima kasih, Pak Sono, kita ke Pak Ali Swadia Mas Jaya Kalau saya sih d i l i h a n n y a tetap Jokowi ya Karena dia punya moralitas yang baik Yang jujur dan berani ya kalau komentar yang lain ialah berpengalaman memang untuk politik secara keseluruhan belum terlalu berpengalaman tapi dengan modal kejujuran integritas keberanian dan ketegasan、uh, pemimpin Jakarta walaupun masih singkat saya pikir kita mesti dukung ya mudah-mudahan dia mendapatkan wakil yang bisa cocok sama dia seperti dia sama Ahok Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. p a Kali kita ke penelfon berikut. Dalam s i a s e l a m a t siang. Iya, selamat siang, Mbak Dona. y a kalau misalkan anak muda seperti saya gitu, pasti mainnya d a t a dulu. Kalau Jokowi, Abu Rizal sama Prabowo yang p i l i h n y Jokowi. Apalagi kan hasilnya ada gitu, nggak kemapan t u a Kalau untuk pasangan Jokowi, ya harus yang penat juga, p e n g e n y a Biar makin kuat, ya. Efeknya mungkin si a r i ini boleh di situ. Terima kasih. Terima kasih malam siapa? Roman s o siang? Siang, b a d o n a Kamu happy terus. Iya dong. Harus malaman. Silakan n i apa n i komentar ya. ジャジー、カラパオルパ、キャンラ、シャキジャガウィ、トタパン、アアモアキリ、タハラミカ、レアタスティタピヤマサラ、サラマサラ、ソロセジャガタムリア、プンダパン、イトウ、ライアマホー。カモディアン、プンダンパサン、パサンアニティア、イン、ポリティケンドニシアア、 Harus dicari tokoh dari partai Islam, tetapi yang pluralis itu harus misalnya, contohnya Buya sampai lima hari. Begitu, jadi nanti kehidupan beragama menjadi rukun, j a d i ya pluralis,、gitu. dan tentang hal, -hal lain yang, yang kita harus mana bilang, Jokowi ini belum mempunyai visi dan sebagainya, ya habis dia the best, yang ada itu t a r a d i siapa lagi?、Gitu. 私はどうしてもいいです。私はどうしてもいいです。私はどうし n もいいで t 私はどうしてもいいです。私はどうしても u いです。私 terpenting menurut saya. マークでやんパゼミややんパゼミやんパゼミ パンダ パ、えーティーのパーティーのパーティーのパーティーー パッドアシート。